Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man allah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ظلاة وكل ظلاة في النار ما أشر المسلمين والMuslimat asatidah yang saya muliakan dan awliya tolabah yang saya cintai <tuh> kalau kita bertanya kepada diri kita apakah kita termasuk orang yang berbahagia mungkin kita akan berusaha menjawab masing-masing Karena memang setiap orang memiliki cita-cita untuk itu Bagaimana agar dia mendapatkan kebahagiaan Dan sesungguhnya ma'asirul muslimin Rahimani rahimakumullah Kita ini sebenarnya orang yang sangat-sangat banyak diberi oleh Allah azza Azzawajal sebab-sebab kebahagiaan Allah memberikan kita Islam Hidayah yang sangat mahal dalam kehidupan Dalam hadis dikatakan Rasul bersabda Man atau qad aflaha man aslam Demikian Rasul mengatakan Qad aflaha man aslam Sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam di saat banyak manusia mereka diharamkan dari nikmat ini. Sementara kita dan seluruh yang hadir di sini diberi kemudahan untuk mendapatkan nikmat tersebut. Lebih-lebih lagi Allah Azza wa Jalla mudahkan juga kita di dalam Islam ini untuk menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wassalam berusaha untuk berada di atas jalannya at-Taifah al-Mansurah kelompok yang diselamatkan oleh Allah yang Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, di antara sabda Nabi SAW ketika beliau menyebutkan 73 kelompok yang sesat atau 73 golongan dalam Islam ini. Sataf tariku ummah ala salasin wa sabi'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka Diancam dengan neraka illa wahidah, Kecuali satu Dan yang satu itu Rasul sebutkan sifatnya Bukan orang yang Ber Kebangsaan tertentu Tidak harus orang Arab Tidak harus orang tidak Tetapi disebutkan sifat Mereka adalah Orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Ma'ana'alayhil wa wa'ashabi. Orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Maka bersyukur kita. Dan muncul kebahagiaan ini. Ketika Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk berusaha mencari. Dan berada di atas jalan itu. Tidak boleh kita anggap remeh ini, haram kita menganggap remeh nikmat ini. Akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Kalau kita tidak bersyukur. Kita dapatkan hati kita ini, bisa mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Bisa mencintai Umar Ibn Al-Khattab. Bisa mencintai Uthman Ibn Affan. Bisa mencintai Ali bin Abi Talib. Bisa mencintai Ashab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai sahabat Rasul. Alihi Salatu Wasallam ni'mat yang besar. Kemudian bukan hanya mencintai, kita berusaha mengerti jalan mereka, mengerti ucapan mereka, mengerti bagaimana jejak mereka untuk kita ikuti. Ini juga nikmat yang besar. Wallahi demi Allah kalau ini kita renungkan, muncul kebahagiaan itu. Ya. Muncul kebahagiaan itu. Apalagi kita lihat banyak orang yang membenci sahabat banyak orang yang tidak mau mengikuti jalannya mereka walaupun lisannya mengatakan saya mencintai Abu Bakar misalnya mencintai sahabat namun kenyataannya dalam amalan dalam perbuatan tidak seperti itu ah, ini dua nikmat yang dengannya seorang seharusnya berbahagia dengan itu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya dengan itulah hendaknya mereka yafrahu berbahagia keutamaan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada yang manusia kumpulkan berupa ad-dunya dunia dan seisinya Ya orang dapat mobil saja senang, ya froh. Orang punya rumah saja bisa tertawa seharian penuh. Ya, tadinya tidak punya rumah, tahu-tahu dapat rumah. Tertawa seharian penuh. Ya, ya. Senang. Sementara nikmat Islam, nikmat at-tamassuk bi sunnah. Ini lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Fayru mimma yajma'un tentu lebih seharusnya kita bersyukur dan kita berbahagia dengan nikmat ini. Ma'asyur al-Muslimin, rahimahinu, rahimahkumullah. Aulia tolabah yang saya cintai, saya muliakan vila. Jazakumullah. Ini juga nikmat yang membuat kita bahagia. Ya. Air minum dan apa? Ya. Tisu. Ya. Direkam ya mas ya. Hapus ini ya. yang Ini <laughs> Ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan. Nah. Tapi maksud saya. Nam, ya. Ya. Kita harus selalu ingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Ini saya sedang cerita diri saya sendiri. Nam, yang sering lupa dengan nikmat Allah. Semoga Allah perbaiki diri kita. Ada nikmat lain yang harusnya kita bersyukur. Nikmat Allah mudahkan kita untuk mendapatkan majalis ilmi, wa majalis dzikri, majlis-majlis ilmu majelis majlis dikir Seperti majelis kita ini Tidak pernah kita terbayang Kemudahan yang seperti ini 15 tahun yang lalu 20 tahun yang, lali, yang lalu Mungkin majelis majlis seperti ini Susah didapatkan Tetapi saat ini Walhamdulillah Walhamdulillah Alhamdulillah Majlis-majlis ilmu, media-media untuk seorang mendapatkan ilmu al-Qur'an, sunnah, untuk menjaga keislaman kita dan juga upaya untuk kita terus tamasuk dengan sunnah dimudahkan oleh Allah Azza Wajalla. Tinggal kita bersemangat, kita hadir tanpa dengan rawuh, mudah, masjid luas lapang seperti ini ya. masih banyak yang kosong di depan kan nah, ya, luas ya. Ya, ini perlu ditambah lagi ayo ditarik yang tidak berangkat tarik ayo berangkat sehingga kalau bisa penuh ya, ini sudah penuh tapi ya masih ada luas luangnya di sini ya. mudah alhamdulillah rabbil alamin Dan juga ada sesuatu lain yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan bukan hanya kita saja yang belajar. Tetapi dimudahkan juga untuk belajarnya istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nikmat yang besar. Ada seorang dari Perancis bercerita. Ini negara non-Islam dan sekuler. Dia bingung tentang anak-anaknya. Sedih tentang anak-anaknya. Karena pemerintah paransis itu mengharuskan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negara. Kalau tidak mendapatkan hukuman. Dan kalau sudah masuk di sekolah-sekolah itu yang diajarkan adalah sekuler. Tidak boleh membawa atribut agama sama sekali. Yang nasoro tidak boleh membawa atribut agama apalagi muslim. Ya. Kerudung tidak boleh dipakai. Ya. Bacaan Al-Quran mungkin tidak ditampakkan. Tidak ada di dalam majelis-majelis mereka itu. Yang kita tidak pernah terbayang itu problem masalah dihadapi oleh mereka orang-orang yang tinggal di negara itu Prancis dan yang sebisaanya sampai orang ini bercerita kondisi di negaranya luar biasa demikian menimpa anak-anaknya belum lagi dia ceritakan kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita saya dan antum semuanya ini dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan Marokis. markas-markas ta'lim, markas-markas tadris, dakwah. Ya. Sehingga dengan mudah kita mengantarkan istri kita untuk taklim, mengantarkan anak-anak kita untuk belajar, mengantarkan anak-anak kita untuk bagaimana dia bisa membaca Al-Qur'anul Kerim. Yang Wallahi kalau anda menanggung anak-anak anda di rumah untuk ngajari mereka, Allah Alam bisa atau tidak. Kalau kita ingin buktikan, saya akan tanya satu-satu. Nah. Yeah. Memberikan kesaksian dan testimoni. Yeah. Tes supaya moni. Satu-satu yeah. yeah. tes. Dengan puterannya bintang. Lima Pak Ustadz. Nah. Hmm. Lima. Nah. Bisa ngajar di rumah? Lima. Nah. Nah. Yeah. Wah, tidak bisa Pak Ustadz. Nah. Saya pejabat tinggi, ya. nah, setiap hari harus ngeres, <laughs> pagi, sore, lima belas, pohon apa namanya, kelapa ya, kan. ya. Yang satu lagi jawabannya beda, fulan seperti ini jawabannya, fulan seperti itu jawabannya, intinya sama ada yang Subhanallah orang tua memiliki kemampuan bisa sebenarnya kemampuan dari sisi ilmiah dia bisa kemampuan dari sisi waktu juga bisa tapi anaknya kalau sudah dengan bapaknya ibunya tidak mau mau naik sinagog ro bapak mau naik sinagog ro umi tidak mau anak itu Enak. ya ingin bukti kita cek satu-satu. Saya pikir ada yang seperti itu Iya, ya. Bahkan dalam satu keluarga Mungkin kita merasakan Anak itu maunya sama orang tertentu Ibunya saja, uminya saja Atau bapaknya saja Dimudahkan Allah Azza wa Jalla Oleh Allah Azza wa Jalla Untuk kita bisa Mendapatkan tempat untuk Istri kita Belajar Saudara kita belajar. Anak-anak kita belajar. Bahkan kalau ada orang yang datang kepada kita ingin mengerti al-haq. Dan kita tidak bisa menjelaskan al-haq itu. Cara yang paling praktis bagi antum adalah menarik tangannya. ya, Mengajak kemana? Ya. Ayo datang ke Pak Ustadz. Ya. Dan namanya pengurus-pengurus dakwah itu ya di makhat ini saya yakin mendapatkan yang seperti itu atau praktis lagi dikasih 101,4 FN hmm. ya kan praktis ada yang tanya tentang oh ini pak ada radio yang bagus ini namanya 101,4 FM, betul ya? Tidak ada perubahan, nah, ya. Bukan saya salah nanti, ya. Ada perubahan malah promosi yang lain repotnya kan. 101,4 FM, nah, ya. mudah. Ya ini kemudahan demi kemudahan. Mungkin dengan sebab itu Anda mendapatkan pahala yang besar. Risjil Allah Azza Jalla di daerah sana. Jauh dari sini. Tempat saya dulu 90 kilo dari Purbalingga ini. Ada yang datang mencari majelis taklim. Iya. Sebabnya apa? Ya. 101,4 FM. Di sini ada majelisnya Ustaz Komar. Nah, ya. kok tahu ketemu majelis di sana. Gara-garanya apa? 101,4 FN. tertarik suka itu memang ketika seorang masih memiliki fitrah mendengar ayat Al-Qur'an, mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diterangkan sesuai dengan al-kitab wasunnah dengan pemahaman sahabat itu masuk apalagi ditambah dengan keikhlasan orang yang menyampaikan. Iya. Yeah. Tayyib, sebentar ya. Panjang kalau kita berbicara nikmat, sesuatu yang tidak mungkin kita akan bisa menghitung. Ya. Allah azza wa wajalla berfirman dalam Al Quranul Kerim, "wa inta'udhu naimat Allahilah tuhsuha". Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, merinci nikmat-nikmat Allah, lah tuhsuha, kalian tak bisa menghitung. Nah, hari ini saja berapa nikmat yang sudah kita rasakan. Allah yang bisa kita menghitungnya. Belum nikmat yang lain apa yang telah kita sebutkan tadi nikmat nikmat nikmat yang terkait dengan agama kita ini ini kalau seorang mau merenungkannya seorang mau ya menyadarinya itu akan menjadikan seorang bahagia dan bersyukur kepada Allah Azza Wajalla dan rasa syukur yang ada dalam hati ini akan muncul dalam lisan. Dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan reward. Dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kebahagiaan. Dan juga akan muncul dalam bentuk perbuatan. Karena yang namanya syukur itu. ya, Ada tiga arkan yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al li'tiraf bil qalb. Hati ini menyadari, meyakini nikmat Allah tersebut. Kemudian lesan juga demikian. Tampak rasa syukur dan bahagia terhadap nikmat Allah. Kemudian juga tampak dalam af'al perbuatan. Dengan itu seorang menjadi seorang yang syakirin, bersyukur kepada Allah. Azza wajal. Wabilah itu fikr. Kemudian maasir al muslimin rahimah nurahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan sebuah hadis. Yang dari hadis ini kita akan mencoba menerapkan dalam muamalah kita dan syukur kita terhadap nikmat Allah Azza wa berupa apa yang telah kita sebutkan tadi. Nikmat kita memiliki ma'ahat, markaz, dakwah dan seterusnya. Hadis yang saya maksud adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya kurang lebih innal abda layatakallamu bil kalimah min sahatillahi. Ma'ya tabiyanufiha. Yaktuwullahulahu biha. Suxtahu ilayomilqiyamah. Sesungguhnya seorang hamba, bisa jadi dia berbicara dengan suatu kalimat yang dia tidak mempedulikannya dan dia tidak menyadarinya. Ternyata ucapan ini adalah ucapan yang Allah murkai. Ternyata dengan ucapan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kemurkaan untuk orang ini ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Na'am. Dan hadis-hadis yang semakna. Seperti sabda Nabi Wasallam yang maknanya. Tidaklah seorang hamba Mengucapkan kalimat yang Allah ribai Yang dia mungkin tidak menyadarinya Ternyata kalimat ini mengangkat Derajat dia Dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Namun sebaliknya Seorang hamba mengucapkan kalimat Yang Allah murkai Kemudian Allah Jatuhkan dia ke dalam Neraka sedalam-dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa Hadis yang seperti ini dan yang semakna dengan itu memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk ya Menjaga lisan-lisan kita. Agar kita senantiasa memperhatikan apa yang kita ucapkan. Terkadang sebuah ucapan yang sederhana. Ternyata sangat besar. Timbangannya di sisi Allah Azza wa Jal besar dan menjadikan derajat orang ini tinggi. Namun sebaliknya, terkadang ada kalimat satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat yang diucapkan ternyata dengan sebab itu dia mendapatkan kemurkaan yaktubullahu min sakatih. Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk orang ini kemurkaan Allah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Nahul bilah minta Yang saya maksudkan di sini ini nasihat untuk seluruhnya, baik untuk saya pribadi, asatirah dan pengurus makhat dan juga auliyah tolabah, wali-wali tolabah, tolibat, bahkan kaum muslimin. Dengan lesan ini kita bisa memberikan andil, bisa memberikan sumbangsih kepada ma'had atau majalisul ilm ya. dalam hal ini. Karena kita sedang berbicara di sini secara khusus kepada tarbiyah yang sedang dilakukan dan dikelola oleh ahlu sunnati wal jamaah, walaupun dengan lisan. Nah, mungkin kalau memberikan bantuan dalam bentuk materi, kemampuan kita terbatas. Dalam bentuk harta yang berlimpah juga tidak setiap orang bisa. Namun ya, lisan apa tidak bisa. Memberi bantuan ya, dengan lisan. Betapa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan lisan untuk kebaikan dakwah ini. Untuk kebaikan tarbiyah anak-anak kita dengan lisan. Sehingga bisa jadi dengan kalimat itu Kita akan mendapatkan derajat yang tinggi Di sisi Allah Azza wa Jal Wabilahi Taufiq Sebelum saya sebutkan beberapa contoh Yang terkait dengan Yang bisa kita praktekkan di tempat kita ini Kita akan ingatkan sebuah kisah Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq atau perang apa Ahzab di saat kaum muslimin di kota Madinah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam diancam oleh orang-orang musyrikin diancam oleh orang-orang Quraisy kafir yang telah bergabung berkoalisi dengan semua kekuatan-kekuatan musyrikin di saat itu. Sehingga terkumpullah pasukan gabungan, pasukan ahzab, kurang lebih 10 ribu pasukan. Jumlah yang sangat banyak di zaman itu. Zaman ini juga banyak, apalagi zaman itu. Dengan segala persiapannya, dengan segala strategi dan segala sesuatu yang mereka siapkan. Perjalanan yang demikian eh, Dekat Kita katakan dekat Karena dari Mekah ke Madinah dekat Hanya perjalanan mungkin ya, 10 hari 15 hari Pasukan perang itu akan sampai Ke kota Madinah Dan kota Madinah ketika itu Sedikit kaum muslimin Sekitar 3000 orang Termasuk juga umahat kota yang kecil dengan perlengkapan senjata yang kalau dibandingkan jauh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin di saat itu paceklik dan musim dingin yang sangat yakni keadaan yang luar biasa paceklik kelaparan bahkan Rasul sampai mengganjal perut beliau dengan batu dingin yang sangat dingin mendapatkan ancaman yang Demikian berat ancaman yang akan mengancam dakwah Rasulullah s.a.w. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat ketika itu. Musyawarah. Muncul beberapa ide, beberapa usulan terkait dengan bagaimana untuk menghadapi mereka ini. Muncullah sebuah usulan yang hanya beberapa kalimat min kalimat dari kalimat yang baik dari seorang sahabat yang bukan dari kalangan Arab Salman Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu beliau mengusulkan kepada Nabi alaih salatu wassalam ya Rasulullah bagaimana seandainya kita menggali parit sebuah usulan yang belum pernah ya, dilakukan dalam peperangan-peperangan di Jazirah Arab ketika itu, menggali parit. Karena kota Madinah ketika itu ya, di sekelilingnya ya, hanya ada satu bagian yang terbuka, tiga sisi yang lain sudah tertutup, dua bagian tertutup dengan haroh. Gorbia dan Serkia, semacam gunung cadas sehingga tidak mungkin musuh lewat situ. Sisi yang lain penuh dengan kebun korma juga tidak mungkin akan masuk di situ. Ya, tidak mungkin pasukan akan menyerang dari sisi-sisi tersebut kecuali satu pintu saja. Disitulah kemudian digali, diusulkan untuk dibuat parit yang panjang dan dalam kisah makrufa sering kita dengar bisa dibaca dalam sirah Nabi alaihi salatu dari usulan ini muncullah sebuah amalan besar muncullah sebuah amalan yang diridhoi oleh Allah azza wajalla dan menjadi sebab kemuliaan Islam semua kaum muslimin ketika itu turun tangan untuk menggali menggali parit Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Walhamdulillah Rabbil Alamin ya. Selesai Dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal ya. Kaum muslimin Dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Ini contoh kalimat Sehingga Marilah kita berbuat untuk kebaikan dakwah ini, kebaikan tarbiyah anak-anak kita dengan kita memberikan sumbangsih berupa ucapan. Contoh yang mudah, ya. ya. Kita melihat Ya. pengurus asatidah, ya. Bekerja siang malam Bahkan mungkin mengorbankan untuk keluarganya Mengorbankan untuk Sesuatu yang seharusnya waktu untuk keluarga Dan pekerjaan pengurus ini Bukan pekerjaan yang dibatasi dengan waktu Jam 12 malam pun itu pekerjaan bagi pengurus. Dikedok pintunya. Kedok-dok-dok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada dua tolik kesurupan. Apa terus? Oh ya ini musim dingin. Saya mau tidur dulu. Ma'assalamah. Wa'alaikumussalamah. Apa seperti itu? Tidak. Turun tangan. Kalau tidak sibuk. Telpon, pengurus yang lain Ayo bangun tolong ya. Apalagi yang kesurupan akhwat Tidak mungkin Ustaz turun tangan Dia harus mencari Siapa yang bisa ya. Jam 12 malam ya. Jam 12 siang Tadi jam 12 malam Sekarang jam 12 siang Assalamualaikum Beras habis kalau untuk satu perut kita gampang. Tidak apa-apa lah. Saya tidur dulu. Nam. Tidur siang. Bisa. Nam. Hatta orang yang makannya banyak. Tapi kalau untuk satu perut bisa. Tapi kalau sudah ngurus. Berapa santri di sini? Nam? Berapa? 80? Lebih kan ya? Yang yang di sini? Tidak bisa. Nantilah. Nanti sore beli nasinya. Tidak oh, bisa. Enak. Air mati. Dipikir. Enak. Ini kejadian kenyataan yang ada. Enak. Belum lagi ada urusan-urusan yang lain. Datang dari pemerintah. Datang dari kepolisian. Datang dari ini. Enak. Ingin menyampaikan atau ingin mengetahui bagaimana... Perkembangan dakwah, perkembangan kegiatan pendidikan di sini. Harus duduk dihadapi satu jam, dua jam. Belum lagi ditambah problem-problem kasus. Datang orang tua, datang ini. Kadang masalahnya bukan masalah anaknya, masalah keluarganya. Yakni ya. ya. ketika kita melihat pengurus seperti itu asatidah seperti itu bantu dengan lisan kita paling tidak doa ya yeah. doa dan termasuk dari tanda-tanda kebaikan seseorang adalah mendoakan saudaranya apalagi mendoakan orang yang berjasa dan yang saya sebutkan berjasa, terutama adalah ashab Rasul, Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW. Doakan juga orang-orang yang semisal dengan mereka para ulama, yeah. doakan untuk kebaikan mereka. Di antara sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang beriman, mereka mendoakan para sahabat. Walladina <tuh> jau' <-tuh> min baghim yaqoolun rabba nafirlana. Wa liikhwanina allazina sabakuna bil iman Wa la taj'al fi kulubina Ghillan lilathina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Doa untuk para sahabat Rabbana khfir lana ya Allah ampunilah kami Wa liikhwanina allazina sabakuna bil iman Dan ampunilah saudara-saudara kami Yang telah mendahului kami dalam keimanan Wa taj'al fi kulubina dan jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ghilan kebencian hasad kepada orang-orang yang beriman engkau adalah zat yang maha pemurah dan maha penyayang doakan ya coba tanya pada diri kita masing-masing saya sudah doakan ustad-ustad kita atau belum ya Sebagian, sebaliknya ya ustadz ustadz juga mendoakan apa nama namanya ya. ya para wali sama saja ya. ini kita sedang bercerita tentang apa yang bisa kita lakukan dengan lisan ya termasuk pemerintah kita bagian penting dalam hidup kita adalah doa untuk mereka pemerintah kita ya kepada para sahabat kepada nah, termasuk dalam hal ini kalau kita bicara di mahat ya pengurus doakan Ya Allah mudahkan asatidah untuk mendidik putra-putri kaum muslimin. Ya Allah berikan kemudahan bagi para pengurus untuk sabar. Berikan ya Allah kemudahan dalam urusan mereka. Ya Allah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan ilmu. Luruskanlah kesalahan-kesalahan mereka. Ya karena kalau ustaz salah ya yang salah nanti anak-anak kita juga. Ya. Ngajari doa salah. Yang salah siapa nanti anak ya. yang, pendek, yang pendek jadi panjang panjang jadi apa pendek anak-anak ya. kita yang salah nanti doakan satu yang kedua juga ma'asir al muslimin di antara bantuan kita nah sekarang ini tertuju semuanya kepada auliya tolah ya di antara yang bisa kita lakukan dengan lesan kita selain doa adalah semangat support, beri bantuan berupa apa namanya, ya semangat, yakni ketika ketemu dengan Nasa'ita didoakan langsung, ya. mudah-mudahan diberi kemudahan, support, semangat. Ya. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat ada sahabat yang memiliki ya kemampuan memiliki ilmu oh Rasul doakan dan oh Rasul beri semangat dia ya yeah. jangan malah di gembosi ya yeah. yeah. ini nanti bagian yang kedua penggembosan nah, ya. ini penyemangatan dulu nah, ya. nah, nah. tapi nggak tahu sampai nggak ini setengah sebelas ini nah, ya. doakan beri semangat Rasulullah SAW pernah suatu saat mengunjungi seorang sahabat yang bernama uh, uh, Ubay bin Ka'ab. Naam, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang terkenal dengan kunyah beliau Abul Munzir. Jadi kunyahnya Abul Munzir. Nabi berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Rasul mengatakan, "Ya Abul Munzir, Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam Wahai Abul Munzir Ayat apakah Di dalam Al-Quran Yang paling agung menurutmu Wahai Ubay Dia, Ubay Ubay mengatakan Allah Allah dan Rasulnya yang mengetahui Rasul bertanya lagi Ya Abul Munzir Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam Wahai Abu'l-Mundir, Ayat apakah dalam Al-Quran yang paling agung menurutmu? Tidak lagi menjawab. Hanya mengucapkan Allah wa Rasul wa Sampai tiga kali ditanya oleh Rasul s.a.w. Sehingga Ubay bin Ka'ab melihat harus beliau jawab. Ya, Tentunya jawaban ini adalah Jawaban yang tentu menginginkan kebenaran. Kalau salah akan diluruskan oleh siapa? Rasul. Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya yani ayat apa? kursi ayat yang paling agung adalah ayat kursi ya fa subhanallah, jawaban ini benar ini juga menunjukkan keutamaan Ubay bin kaab maka rasul s.a.w. segera menepuk dadanya Ubay bin kaab, ditepuk nah ya, ya. Berbahagialah engkau, wahai. Abul mundir dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Diberi semangat. Demikian juga pengurus. Beri semangat. Kalau memang perlu ditepuk dadanya, tepuk dadanya. Beri semangat, Ya. Yeah. Tepuk dadanya Namya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, tentunya yang menepuk ini biasanya orang yang lebih tinggi. Iya, yeah, yeah. nah, Kalau lebih mudah nepuk ini kan repot nih maksudnya apa? Iya, <laughs> yeah, lebih tinggi Namya. Yeah. Maksudnya orang tua. Ya. Pantes ya orang tua, nah, sudah sepuh, sudah cenggotan putih. Ada di sini yang sudah sepuh nih. Wali, nah ada nana, win ada sudah cungkotan semuanya sambil ngerangkul pak Ustadz masya allah beri kesabaran semangat yang seperti itu iya, nah ya betul. Sebagaimana seorang guru ini juga nasihat kepada pengurus, asatidha dan termasuk diantara bentuk pendidikan anak adalah ketika itu ketika anak memiliki sesuatu yang lebih, ya. Targetnya hanya lima ayat, kok bisa hafal sepuluh ayat? Subhanallah, tepuk, masya Allah. Nah, semoga Allah beri apa namanya tambahan ilmu. Ini akan berkesan dalam jiwa sang anak, sebagaimana ini berkesan kepada Sahabat Ubay bin Kaat peradil Taala nu sampai beliau ceritakan dan cerita itu sampai kepada kita di tengah majelis ini 1,437 tahun yang lalu, sampai. Ya yeah. Meninggalkan kesan yang indah Ya seperti itu nah, Di antara bantuan kita dengan lesan yeah. Bantu Ya yeah. Pengurus apapun yang ada di ma'ahat Walaupun dia adalah pengurus yang mungkin Secara tidak langsung yakni Dia tidak langsung ngurusi anak-anak kita Ya yeah. Tukang sapu di ma'ahat kan Tidak ngurusi anak-anak kita nah. Ya yeah. Tukang buang sampah. Ya. Tukang naik-naik genteng untuk apa namanya? Nah. Ya, Masangnya genteng yang pecah. Ada pas bagiannya di sini di pondok. Nah. Ya. Jangan beda-bedakan. Ini semua memiliki peran dalam dakwah ini. Nah. Ya. Beri semangat, support. Nah. Ya. Ya. Doakan. Nah. Karena dia juga memiliki peran. Dan Apa namanya? Pengaruh juga untuk anak-anak kita. Coba bayangkan kalau pas anak kita di tegel yang di atasnya pas apa namanya? Bocor gentengnya. Dia tidak perbaiki. namanya. Sudah. Basah anak kita. Ya. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Beri support. Juga doa. Yang ketiga. Muslimin Yang ketiga termasuk apa yang bisa untuk melakukan untuk kebaikan dakwah ini adalah usulan-usulan, masukan-masukan naso'ih nasihat yang bisa disampaikan kepada ma'had, bukan untuk menjelekkan bukan untuk menjatuhkan bukan untuk mengkritik dengan maksud yang tidak baik beri masukan Pak Ma Ustadz ini kok jajan yang dijajakan di sini tidak sehat ya untuk anak-anak. Nah, ya. Kasian anak-anak. Bagaimana kalau ya, jenis jajannya ini saja? Nah, ya. Ini contoh dalam masalah jajanan. Misalnya ada usulan. Lihat saluran air kurang rapi. Nah, ya. Ini kalau seperti ini tidak sesuai, nah, kurang pas. Bagaimana kalau dibuang di sini? Nah, dan seterusnya. Nah, ini usulan-usulan yang sederhana. Nah, Taufiq. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah Dan bisa jadi ya, Dengan usulan-usulan ini menjadikan sebuah kegiatan terbiah Ini akan apa namanya ya, Akan menjadi lebih baik Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah Ini juga saya nasihatkan kepada ya, Pengurus juga demikian Ya. Sama ya. Doa untuk awliya Tolaba Doa untuk para wali Kemudian juga mungkin Support, semangat Untuk para wali nah. Karena kadang ada wali yang mengeluh ya. Mengeluh Kepada wali-wali kelas Nah Padahal wali kelas juga banyak keluhan sebenarnya. ya, ya. Keluhan dari anaknya, keluhan dari istrinya, keluhan dari keluarganya. Masih ditambah dengan keluhan wali-wali kelas yang jumlahnya berapa? Kalau nah, ya. satu kelas 20, menampung keluhan berapa? 20 orang. Nah, ya. Ya. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah sudah berat itu namanya. Ya. Nah, saling memberikan support, semangat. Nah. Kadang ada sebuah masalah ini betul-betul terjadi. Ada masalah yang sebenarnya sederhana, sederhana. Tapi karena dia tidak mengerti harus bagaimana dia berbuat, maka sesuatu yang sederhana ini menjadi besar berat bagi dia. Setelah diterangkan seperti ini loh Pak, anak seharusnya seperti ini. Terbuka bagi dia. Naam. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Jadi ternyata dengan lesan ini Allah Azza wa Zal memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang memiliki peran di dalam dakwah. Menjadi orang yang memiliki peran di dalam membangun sebuah tarbiyah pendidikan untuk anak-anak ahli sunnati wal jamaah. Dan kaum muslimin. Nabi sangat bersemangat untuk itu. Nabi sangat bersemangat mengingatkan perkara ini, kalimat ini. Di antara dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Agar seorang menjaga lesanya jangan sampai dengan sebab lesanya justru terjadi kejelekan untuk dirinya dan orang lain. Hendaknya dengan kalimat itu menjadi sebab kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Nabi bersemangat untuk mengatakan kepada umatnya dan kalimat ini sangat terkenal dan kita hafalkan. Nabi mengatakan, Itta, itta kunar walau wisid kitam rotin Faman lam yajid bi galimatin toyiba Kata Nabi SAW, Itta kunar jaga diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan sedekah separuh korma. Faman lam yajid Barang siapa yang tidak mendapatkan separuh korma. Jadi yani saking tidak adanya. Separuh korma tidak ada. Ya. Masih ada jalan yang Allah bukakan. Fabi kalimatin toyiba. Berikan andil. Dengan kalimat yang toyiba. Dengan kalimat yang baik. Wabillahi taufiq. Sebaliknya. Jangan sampai lisan-lisan ini. Ya. Menjadi sebab Kejelekan bagi diri kita Kejelekan bagi anak-anak kita Kejelekan bagi dakwah, kejelekan bagi Islam Bisa suatu kalimat yang Diucapkan Hanya sekedar sendaguro Tetapi menjadikan orang ini Jatuh ke dalam neraka sedalam-dalamnya Seperti yang Allah kisahkan Tentang orang-orang munafikin Ketika perang tabuk bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu istirahat, sekelompok orang-orang munafikin duduk, sendaguro, ucapan yang sangat buruk keluar dari lesan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan satu orang yang mengucapkan, tapi hukumnya berlaku untuk semua yang hadir di situ. Kecuali salah satu di antara mereka yang ketika mendengar kalimat itu marah kemudian pergi hendak melaporkan kepada siapa Rasul s.a.w. Namun yang hadir semuanya kena. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan Ma roa ina misla ha qura haula arqabu butunan wa akzabu al sunan wa ajbanu inda liqa' Mereka ini salah satu di antara mereka ada yang mengatakan kita belum pernah melihat mereka kuro ahli baca Quran yang dimaksud adalah Rasulullah dan siapa para sahabat kita belum pernah melihat ada orang seperti itu ya. yang lebih rakus dalam hal makan yang lebih dusta lisannya dan lebih penakut di dalam perang tiga sifat ini disematkan kepada para sahabat dan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Aliazbillah. Salah satu di antara mereka marah, yang lainnya biasa saja. Karena dianggap sengaguro. Pergi ingin menyampaikan kepada Nabi alaihi wasallam ternyata sudah turun ayat yang menghukumi mereka ini kafir. Ya. Yeah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihikuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Apakah Allah rasulnya ayat-ayatnya kalian jadikan sebagai bahan untuk bersenda gurau dan mengolok-olok Jangan kalian minta uzur jangan kalian minta maaf mengajukan alasan-alasan Kalian telah kufur, kalian telah kafir Ba'da imanikum sesudah Keimanan kalian Turun ayat ini sebelum Dia seorang ini Melaporkan kepada Rasulullah SAW Satu saja yang selamat ini Ya yeah. Orang munafik ini segera datang kepada Nabi SAW. Rasul mengendarai onta. Dia memegang kendali onta atau nah, memegang ontanya Rasul SAW. Ya Rasulullah kita hanya sendaguro. Ya, tidaklah kita ucapkan kecuali hanya main-main sendaguro. Sebagaimana orang yang safar, capek, duduk, ngobrol agar waktu itu apa? Ya. Nah, Segera habis. Nah. Rasul hanya membacakan ayat ini. Qul abillah wa ya. ayatihi wa rasulihi kuntum tas Apakah, apakah kalian bersendaguro dengan Allah ayat-ayatnya, Rasulnya? La ya. tak daliru qat gafartum ba'da imanikum. Ya ini ada kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu justru menjadikan seorang hina sehina -hinanya. Menjadi kufur dengan sebab itu. Maka dari sini kita juga harus berhati-hati. Dari lesan-lesan kita. Ini tertuju kepada seluruhnya. Kepada awliya, tolaba. Kepada asatidah, pengurus. Dan saya khususkan juga untuk wali-wali tolaba. Dan tentunya untuk kita semuanya. Saya dan seluruhnya. Jaga lesan ini. Terkadang lisan kita justru malah... Ya, mengeluarkan kalimat yang menjelekkan upaya dakwah yang sedang dilakukan ada yang menjelekkan ustadznya ada yang menjelekkan pengurusnya masa pengurus seperti itu dipakai di pondok ya, ya. ini sih tidak ada ya kan tidak ada ini contoh-contoh yang muncul begitu saja namnya masa Pengurus nah. Tidaklah seorang itu menjadi pengurus kecuali apa? Ya, sudah dibahas di rapat, nah. Mungkin karena memang enggak ada kecuali itu, nah. ya. Masa bacaannya masih ya. Kurang bagus sudah disuruh apa namanya? Ya, nyimak. Nah. Ya. Nono saunjenengan nek kok nyimak gelem apa ora? Nah. Mau ndak, nah. Belum tentu, nah. ya mungkin asatita sudah tahu sebenarnya tidak ada, tapi bagaimana lagi kalau ada seperti itu ini kan bentuk kritikan agar tidak menjadi riba, agar tidak kemudian menjatuhkan martabat orang dan juga ma'at sampaikan kepada pengurus jalurnya baik dan niatnya adalah niatan yang baik ya wabilahi tofik na'an dan kalimat-kalimat yang lain. Ma'asyiral ikhwan rahiman rahimakumullah. Lisan ini memang berbahaya kalau tidak kita apa namanya? pegang baik-baik. Ya. Yeah. Ustad yo gampang ngomong tok ya, ya. kalau merasakan seperti saya ndak bisa nah, menghadapi problem ya, ya memang betul kita ini mungkin ndak bisa betul ya. Ya. pengurus mungkin ndak bisa ya. tetapi ndak pas kalau kemudian kalimat ini apa namanya ya. Ya. diucapkan ya. demikian juga asal lah. Nah pengurus, nam, ya. ya. hati-hati dalam tulisannya juga, nam. Apabila ya. ya. itu fiknah nah. di mahat kita dan bukan hanya di tempat kita di beberapa mahat yang lain yang kita apa namanya melihat dan mungkin duduk bersama dengan apa namanya eh, pengurus, nam. Ada sebuah kebijakan-kebijakan yang secara sepintas kok kayak pilih kasih banget gue para pengurus gue pak ustad misalnya gitu. ada kebijakan-kebijakan yang sepertinya apa namanya pilih kasih nah, ini terang-terangan saja ini iya terang-terangan saja misalnya dalam hal penyaringan tolip ya. dalam hal penyaringan tolip misalnya untuk masuk di marhalah tadribu duat nilainya harus misalnya 90 hafalannya harus 10 juz sehingga masuk. Para pendaftar yang sangat banyak tempat hanya terbatas yang diterima orang-orang yang memang seperti itu apa namanya syaratnya. Ini putranya Pak Mudir namanya, ini. ya atau putranya Pengurus, namanya. ya kemampuannya terbatas, ya. kemampuannya terbatas, ya mungkin hafalannya cuma sekian, ya. kemudian apa namanya, ya kemampuannya juga jauh Di antara teman-teman, tapi kok diterima? Ini terkadang dan ada ucapan. Ya, orang konsekuen. Ya. Ya. Ustaz jarkoni koni, nah. nah. ngajar orang la koni. Nah. Mana syarat-syaratnya dah diterapkan untuk dirinya nepotisme. Nah, ya. ya. Ini misalnya. Nah. Ya. Misalnya, kalau ini masih dalam hati kita, mungkin ini jatuhnya kepada suvon dan ini tak boleh. Tapi kalau kemudian diceritakan kepada orang, ya, ya, diceritakan kepada sesama wali apa namanya, murid, dilaporkan kepada ustadz yang lain di tempat yang lain, ya, kinten kinten pas nabo, ten nih, nabo ten pas, ini bukan masalah apa namanya, bukan masalah apa-apa, e, tetapi itu memang sebuah kebijakan yang dipakai di makhat seperti itu. Nam. Kalau anak-anak pengurus tidak diterima, ya, yeah, yeah. kemudian sudahlah anak ini nggak usah diterima di Ma'had, nah, yeah. ya bisa saja keputusan itu kita putuskan. Anak-anak Ustad tidak ada yang masuk kriteria sama sekali. Anak-anak pengurus tidak ada yang masuk kriteria sama sekali. Jumlah anak-anak mereka ada sekitar 30 orang misalnya. Silakan Ustad Ustadnya mencari pondok-pondok yang lain, ya, untuk. Ya, menyekolahkan putra putranya, silahkan. Kita harus tegas, kita tidak boleh nepotisme. Ya, ya, ya bisa saja seperti itu. Nanti saya pergi ke Temanggung, pergi ke Gresik, pergi ke Jember, ya kan? Yang sepertinya di situ tambah tidak diterima. Ya, ya. karena memang ya kan, kemampuannya mungkin jauh. Nah, coba bayangkan. Nah. Akhirnya Ustaz bingung ngurus siapa namanya. Ya, putranya, ya, pengurus, ya, bingung. Akhirnya gak ngurus dakwah. Yang saya ceritakan ini tidak terjadi di sini. Insyaallah Ustaz. Jadi ini betul-betul contoh yang ya, hanya lepas begitu saja. Nam. Jangan kemudian, wah wow, ini diraku ini Pak Ustaz. Tidak, saya tidak seperti itu. Ya. Kadang ada kebijakan-kebijakan yang memang seperti itu. Terkait dengan asatita, pengurus... Nam. Dan Subhanallah kalimat-kalimat ini ada, ya, ya, lahir atau kebetulan keluarga Ustaz kok tidak baik, ya. memang asal keluarga pengurus ini memang, misalnya keluarga yang tidak baik memang tadinya, nah. ya. Ya. kakeknya penjahat, ya. kemudian bapaknya kebetulan juga residivis, ya. Ya. dia juga pernah masuk penjara. Walhamdulillah Allah beri hidayah menjadi seorang Ustadz, nah, Ustad dan memiliki apa namanya eh, jabatan Mudir, nah, ya misalnya nah, ini kan tidak ada semua kan, tidak, nah, ya, kan, nah, nah, ya. ya, tapi contoh, contoh yang ekstrim sekalian. Tahu? Ya, ya. oh, ya. Saya tahu kondisi ustad seperti itu, keluarganya masih seperti itu, bahkan mungkin ustad tadi masih moncingkan seorang yang tidak berhijab. Ibunya, ya. mungkin betul mungkin terjadi. Ya. Ustad kok seperti ini, kok ya. ya. ya. sedikit diteliti ini siapa yang bonseng di belakangnya, ya. Ya. ibunya. Allah ya Wallahi kalau dengan punya seperti itu saya seperti itu juga mesti namanya. Ya. Ya. Kita nuntun ibu kita bakti pada orang tua itu justru upaya agar mereka ini kemudian mengerti dakwah. Yeah. Anak-anaknya kebetulan juga ada permasalahan, problem akhlak, problem yeah. yang seperti ini adalah sesuatu yang seharusnya ditutupi, yeah. bukan dengan lesan kemudian diumbar. Akhirnya apa yang rusak? Yeah. Dakwah, yeah. ma'had. Dakwah alusun wal jamaah. Yeah. Wabilah itu fiknah. Ini contoh. Ya. Tutupi hal-hal yang seperti ini. Ya. Bisa jadi memang demikian. Ada sebagian pengurus yang asalnya adalah. Alhamdulillah, ya. ya. Robillah alamin. Dikisahkan, ya, diriwayatkan tentang kisah Fubail ibnu Iyal. Nabiyyullah Taala Anhu wabaid rahimahullah. Fubail ibnu Iyal salah seorang Ulama yang terkemuka yang hidup di tahun 1000 atau 190-an Hijriah. Kila dikatakan tentang beliau, beliau dulu adalah seorang perampok, seorang perampok. Wabilah ya. ya. itu fikir. Namun kemudian Allah beri hidayah dia untuk taubat, sadar, kemudian beliau mulazamah di Masjidil Haram dan menjadi seorang yang alim terkemuka, ya. tidak ada seorang ulama pun yang kemudian ya, menela dengan sebab itu, ya. justru itu adalah kebaikan kemuliaan bagi dia. Nah. Wabilah itu fiknah. Ya. Ma'asur al muslimin Rahiman rahimakumullah nah. Ini setidaknya dua hal yang bisa saya sampaikan, meskipun rinciannya tentunya sangat banyak. Mari kita bantu, ya. dakwah, tarbiyah. Di makhat ini yang kita telah mengamanahkan anak-anak kita di sini, bantu ya. dengan lisan kita, dengan doa untuk para pengurus, ya. karena kebaikan mereka juga kebaikan anak-anak kita. Juga beri mereka dukungan, ya. semangat, juga beri masukan-masukan yang membangun, ya. dan hindarkanlah. Ya, dari lisan-lisan kita perkara-perkara yang mungkin akan menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Azza Wajal. Ya, ya. Seperti misalnya, ya. kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelekan harumnya sebuah makhat. Ya. ya, kemudian juga apa namanya mengkritisi ya. kebijakan-kebijakan makhat yang mungkin ya secara apa namanya ya. ya karena kita melihat dari jauh tidak melihat dari dalam permasalahan permasalahan yang ada ya. kebijakan kebijakan yang mungkin ya berbeda ya. dalam beberapa hal nah. ya. wabilah itu fikr ya. tidakkah kita lihat bagaimana Rasul saw membedakan <tuh> di dalam bermuamalah dengan seorang badui yang masuk ke dalam masjid, kencing di dalam masjid. Nah, ya. nah Datang ke masjid, ya, badui. Tapi orang yang mulia, sahabat ini. Ya. Tengok kanan, kiri, ternyata apa? Buang keping, buang hajat, langsung salah satu pojok masjid, dia turun. Ya. Segera jongkok untuk apa? Kencing. Ya. Bagaimana sikap Rasul SAW? Kondisi dan situasi membedakan apa, pen sikapan ya. sebuah permasalahan. Ya. Dan sekali lagi pekerjaan di Ma'had adalah pekerjaan yang sangat sangat berat, pekerjaan yang sangat sangat luar biasa. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada para pengurus, pada kita semuanya, dan juga diberikan kesabaran untuk menghadapi sekian banyak problema. Maka mari kita bantu, dengan husnul kita, dengan lisan kita, dan juga dengan apa yang kita miliki berupa tenaga kita, harta kita, ya, apalagi yang sifatnya wajib, Apalagi yang sifatnya wajib bagi kita, ya seperti, apa namanya, sesuatu untuk kebutuhan anak-anak kita di sini al Alaklu wa syurbu. untuk makan mereka, untuk minum mereka, ya. untuk apa namanya kebaikan lingkungan ini, namanya. Ya. Yang dibahasakan dengan apa namanya syahriyah atau SPP misalnya, namanya. ini contoh nak. Jadi antara kewajiban yang wajib, tambah lagi dengan yang tidak wajib. Ya, ya. butuh torrent wah sa. Bantu toren. Ya. Dengan toren itu. Seratus orang berwudu. Mengalir terus. Nah. Dengan toren itu. Melihat air kurang. Sumur bor. Saya akan buat sumur bor. Nah. Ya. Yang wajib-wajib ditunaikan. Kemudian ditambah dengan sesuatu yang. Sifatnya mata. Tetauan. Dan itu semuanya adalah untuk kebaikan dakwah. Kebaikan Islam. Terlebih di zaman ini, ma'asural muslimin, rahimah, rahimah, kumullah, kita diuji untuk menghadapi sekian banyak problema, kondisi negeri, kondisi masyarakat. Walhamdulillah, ini termasuk pemandangan yang membahagiakan kita semuanya. Siapa tidak bahagia bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan saling mencintai, dalam keadaan kita memiliki cita-cita yang sama untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan kalimat Allah azza wajalla. Semoga Allah azza wajalla memberikan kebaikan kepada kita semuanya. <tuh> Apa yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai, ada kalimat-kalimat yang eh, mungkin dirasa menyinggung Ya, tidak sama sekali. Nam, kalaupun menyinggung, ya itulah yang namanya nasihat. Ya, kan? ya, nasihat ya mesti akan menyinggung. Ya, kan? ya. Siapa sih tidak pernah tersinggung? Nah, kalau tidak tersinggung malah aneh. Ya, kan? ya. Malah aneh. Orang tidak solat di nasihat itu tidak solat. Suruh solat malah biasa saja tidak tersinggung. Ini repot inam. Ya. Kalau kita ngeti salah kita, kita bisa bertobat pada Allah, memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Sama maaf kepada seluruh asatida dan juga pengurus enam. dan juga ikhwas semuanya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.